Mitra bisnis, rakyat merdeka menulis, tim sukses calon gubernur Fauzi Bowo keberatan dengan slogan promosi calon gubernur lainnya Hendarji yang menggunakan kata berkumis atau singkatan dari berantakan kumuh dan miskin yang dinilai tendensius dan menyerang foke. KPU Jakarta memediasikan masalah ini dan akan menentukan apakah slogan tersebut berhak dipakai Hendarji atau tidak. Untuk membicarakan hal tersebut, Saat ini kami telah tersambung dengan politisi Adi Masardi. Pak Adi, apa komentar Anda? Saya memang melihat bahwa cara-cara kita berkomunikasi ini kurang baik ya. di Hampir di semua pilkada, ya, juga pilpres, juga yang lain-lain. Nah ini memang belum ada aturan yang jelas tata caranya. Meskipun KPU selalu memberikan batasan-batasan ya. Nah tetapi untuk masalah yang berkumis ini... Menurut saya ya, tidak terlalu masalahlah ini kan bagian permainan kata-kata aja. Jadi sebaiknya sih Vogue harus lebih kreatif lagi, menjelaskan program-programnya, motonya. Jadi kalau soal menyinggung ya di dalam politik hal, hal semacam ini, yang biasa lah, bahkan black campaign ini juga... di semua negara juga ada, bahkan di Amerika yang soal Obama itu dulu juga lawan politiknya melakukan Black Campaign yang mengatakan dia turunan teroris dan sebagainya, gak terlalu masalah nah ini menjadi masalah ketika yang merasa diserang ini tidak bisa menampilkan hal-hal yang lebih elegan tidak bisa me mengkontornya dengan kinerja yang baik, dengan hasil-hasil yang baik jadi sepanjang hal itu tidak bisa dilakukan ya ini dianggap mendiskreditkan nah tapi Menurut saya sih nggak masalah juga ya yang hal semacam itu. Faktanya kan di Jakarta ini memang daerah kumuh dan miskin ini... makin meluas. Singkatannya yang lebih tepat dari itu juga kan yang cepat populer ini kan nggak ada, enggak ada. Jadi, nah ini nyipinter-pinter ini ajalah pinter -pinter tim suksesnya kandidat yang bisa mendeskreditkan kandidat yang lain tanpa menyerang secara langsung. Artinya ini kan bagian dari ya humor politik lah. Ini harus dianggap sebagai joke politik atau anekdot politik di di dalam Pilgub di DKI. Jangan dianggap lebih dari itu ya. Kalau kita menganggapnya lebih dari itu memang menjadi masalah karena faktanya kan yang saya lihat saya dengar kontestasi pilgub di DKI ini juga ada yang mendiskriminan agama, ada yang menodoh dengan agama ada dengan etnis. Nah, yang justru yang inilah yang lebih perawan sebetulnya yang harus dihindari tapi sepanjang masih jargon-jargon yang bercandaan gitu sih enggak terlalu masalah lah jadi foke juga harus berbesar hatilah paksa kalau dia cerdas misalnya dia mencukur kumisnya lah misalnya bahwa saya akan memulai menghilangkan kumis dari Jakarta dengan memotong kumis sendiri nah, tapi juga jangan dianggap berlebihan bahwa ini menghina orang-orang yang para orang Bekasi yang berkumis tapi mereka semua kan rakyat kita nih udah tahu mana jog mana ...wilayah penghinaan, mana yang bersifat, berkarakter adu domba ya. Kita sudah cerdas lah. Ini manusia tidak, jangan ditanggapi terlalu berlebihan soal ini. Kecuali ini bagian dari permainan kata-kata, permainan politik, ya saling ledek-ledekan secara politik. Dan hal ini masih dalam batas kewajaran lah. Demikian politisi Adi Masardi, saya Wendy Lim.